Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kaum muslimin dan muslimat saudara-saudari bapak-bapak ibu-ibu para hadirin di Masjid Al Hasanah rahimani wa rahamakumullah Demikian juga saudara-saudaraku sekalian para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Serta kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari Yang berada di kejauhan timur sana di Madiun Para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kembali kita akan mengkaji bersama-sama Sebuah kitab yang sangat fenomenal yaitu kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bab baru Karena bab yang lama sudah saya anggap selesai sudah saya bacakan semua hadisnya dan secara garis besar sudah saya sampaikan faidahnya. Walaupun tentunya tidak semua faedah bisa disampaikan. Bab baru ini adalah bab ke-35. Di mana Al Imam An-Nawawi mengatakan Al-Khamsah wa Tsalatun 35 bab hakuz zauji alal mar'ah. Bab tentang hak seorang suami atas istrinya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hak seorang istri dari suami, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak suami dari istrinya. Ya. E, tentunya inilah aturan Islam di mana masing-masing yaitu suami dan istri memiliki hak dan juga masing-masing memiliki kewajiban supaya kehidupan rumah tangga itu bisa berjalan dengan selaras serasi kalau bahasa syariahnya ya sakinah ya, dan mawadah ya, sakinah dan mawadah dengan tenang dan penuh dengan kecintaan. Sang suami menerima haknya dari istri dan sang istri menerima haknya dari suami. Demikian. Ini adalah salah satu tujuan dari syariat Islam menetapkan hak bagi suami dan hak bagi istri. Jadi bukan untuk ongkot-ongkotan. Ongkot-ongkotan itu apa ya? E ayalayalan. Ya, bukan untuk saling tuntut menuntut ya, akan tetapi adalah untuk saling memenuhi. Ya, sang istri memenuhi hak suaminya dan suami memenuhi hak istrinya. Demikian. Kemudian Alimam An-Nawawi menyampaikan sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Beliau mengatakan, "Qaal Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, 'Ar-Rijalu Qawmuna Al-Nisa', laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Ya, kaum pria itu adalah pemimpin kaum wanita. Ini pada hukum asalnya. Jadi pada hukum asalnya memang laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan oleh Allah SWT. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dikarenakan Allah SWT memang melebihkan kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Jadi ba'dahum yang pertama itu adalah laki-laki. Ba'din itu adalah, yang kedua adalah perempuan. Ya. Bima fatdalallahu ba'dhu mala ba'din dikarenakan Allah telah melebihkan kaum pria di atas kaum wanita. Wa bima ansfaku min amwalihim. Ini alasan selanjutnya kenapa kaum laki-laki memang lebih utama dari kaum wanita. Dikarenakan kaum laki-laki itu menginfakkan harta-harta mereka, ya, memberi nafkah kepada Kaum, kaum wanita ya. Oleh sebab itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasalihat Maka wanita-wanita yang salihat Adalah Kanitatun Wanita-wanita yang tunduk Dan patuh Tunduk dan patuh Tunduk dan patuh kepada siapa Ini Ciri wanita yang salihat itu Adalah wanita yang tunduk Dan patuh yaitu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dan juga Rasulnya dan juga aturan-aturan suami aturan-aturan suami selama aturan suami tadi tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wataala karena jelas tidak ada ketaatan dan tidak ada ketundukan bagi seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taat lima khuluqin fi maasiatil khaliqui". Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan, memerintahkan satu perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Jadi ciri wanita yang salihat, ya, ciri wanita yang salihat, itu adalah yang tunduk. Tunduk pada aturan Allah, aturan Rasulnya, wasallam, dan aturan suaminya. Hafizatun lil-ghaibi. Hafizatun lil-ghaibi. Ketundukan dia kepada suami itu, bukan hanya ketika suami hadir bahkan ketika suaminya ghaib suaminya sedang tidak ada maka dia hafizatun dia menjaga diri harta dan anaknya ketika suaminya tidak ada ya tidak menjadi wanita murahan kalau sedang ada suaminya ketok anteng tapi kalau pas gak ada suaminya Gelenes Gelenes itu apa? Diam-diam melakukan penyimpangan ya. Hafizat yaitu menjaga dirinya Dirinya dia jaga Hafizat malih, malihi Menjaga harta suami Tidak dihambur-hamburkan Tidak diboroskan Wahaulah deh dan juga menjaga anak-anak sang suami. Tiupeni tidak dikellerke orang jadi kaliren gitu ya. Jadi betul-betul dirawat. Walaupun pas tidak ada suaminya jangan ngelokro. Alah kalau nggak ada suami ben saya nggak mau ngopeni misalnya ngompol ngompoloh ngelih ngelio. Yang ngantuk turu gitu ya. Jadi ngaca padal ya, ya begitulah anak-anak ya. Memang capek dalam mengurus anak-anak. Akan tapi ciri wanita yang salihah adalah wanita yang mampu menjaga dirinya, menjaga harta suami dan menjaga anak suami tatkala suami tidak ada. Bima hafizallah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjaganya Maksudnya bagaimana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kepada suami Untuk berbuat baik kepada istri Maka istri pun balik Berbuat baik kepada suami ya. Dan kalau Allah Perintahkan suami untuk menjaga istri Maka istri harus menjaga Suami Bagaimana menjaga suami? Ya, dirinya dijaga Harta suaminya juga dijaga. Kemudian anak-anaknya juga dijaga. Jangan suka menebar rahasia suami. Nah ini. Ya, sebagian wanita itu subhanallah memiliki kelebihan bicara. Ya. Kelebihan bicara, lebih tapi lebih apa? Lebih lisannya sehingga semua diceritakan. Sampai kondisi rumah tangganya Kemudian keadaan suaminya Pertama mungkin dari ekonomi suami Kemudian nanti pada akhlak suaminya Sampai bukan itu saja nanti Masalah urusan ranjang juga Diceritakan Ini namanya tidak hafizot Tidak menjaga suami Maka ciri wanita yang baik Adalah wanita yang bisa menunaikan hak suami Yaitu apa? jaga diri baik-baik, jaga diri sang wanita diri wanita tersebut baik-baik, dia menutup auratnya, ya. tidak gampang-gampang bergaul dengan yang bukan mahramnya, ya. e, terlalu apa namanya, ya, itu dah tadilah ya e, banyak teman bergaul tapi dari kalangan lain jenis sehingga nanti dia akan membanding-bandingkan dengan suaminya, ya. Kemudian dia juga tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya, kemudian dia menghambur-hamburkan uang suaminya sehingga belum datang waktunya untuk mendapatkan belanja berikutnya mungkin begitu. Maka uangnya sudah apa? Ludes, ya, sudah bablas. Paling enak itu, ya kalau punya istri tiga ipi rawain abah. Manud. Masya Allah ya kan Masya Allah itu Itu nanti antum akan rasakan Itu nikmatnya istri yang bisa menjaga harta antum Harta, harta jenengan ya, Jadi anda mendapatkan wanita yang pintar bersyukur Kepada Allah Dan pintar bersyukur kepada suami Diberi berapa saja ya dia akan terima dan berusaha untuk nek orang Jawa bilang itu ngecakke ya ngecakke dengan dengan bagus kalaupun kurang itu urusan lain ya, bisa laporan nanti ternyata kurangan begitu ya baik hal aku lihat ini adalah ayat yang pertama ya atau ayat yang disebutkan oleh Alimam An-Nawawi jadi intinya adalah ayat ini menggambarkan bahwasanya laki-laki itu pemimpin wanita itu menunjukkan kemuliaan kaum pria di atas kaum wanita secara umum kemudian juga ditambah lagi karena memang Allah swt lebihkan kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita dan ditambah lagi memang kaum prialah yang memberikan nafkah kepada wanita akan saya bacakan di sini Penjabaran sekilas dari ayat ini Dari Syekh Salim bin It al-Hilali Syekh mengatakan Yukbirul maula azza wa jalla anna rajula qiyamun atau qayyimun alal mar'ah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat An-Nisa ayat 34 ini Menjelaskan bahawa laki-laki itu pemimpinnya wanita فَهُوَ رَيْسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ wa وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا وَجَتْ Maka laki-laki itu adalah kepala bagi wanita, pemimpin bagi wanita, ra'is. كَبِيرُهَا, pemimpinnya sama, pembesarnya. وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا, orang yang memberikan keputusan pada urusan-urusan wanita. Ya. Wamuadibuha idak wajats dan dia laki-laki adalah orang yang menatarnya, mendidiknya apabila wanita itu melakukan penyimpangan. Kenapa ini semua dikatakan oleh Syekh Salim lian narijala afdalu minan nisa. Karena laki-laki itu memang lebih afdal dari wanita dan memang mau tidak mau beda yang namanya laki-laki dengan wanita, makanya e, e, ibunda Maryam, ya, ibunda Maryam ketika menazarkan ibunya Maryam, ketika menazarkan anaknya untuk menjadi orang yang berkhidmat di masjid, ternyata yang lahir adalah apa? wanita. Maka ibundanya Maryam mengatakan walaihsadzkarugal ontha dan tidaklah laki-laki seperti kaum wanita. Artinya kemampuan untuk berkhidmah juga beda antara laki-laki wan dan wanita. Maka di sini disebutkan bahwasanya memang laki-laki itu lebih afdol dari kaum kaum wanita. Warrojulu khairun minal mara laki-laki itu lebih baik dari wanita, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kummalu minar rijal kathir wal kummanu minan nisa qalil. Laki-laki atau orang-orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Sementara orang-orang yang sempurna dari kalangan wanita jumlahnya sedikit. Wa li hadza kanatun nubuwah Oleh sebab itu yang namanya kenabian itu ya khusus untuk kaum pria. Kalau ada wanita kok ngaku nabi? Nah ini berarti tidak benar. Makanya para ulama mengatakan definisi nabi adalah rojulun. Seorang lagi-lagi. Ya rojulun. Dah terserah itu nanti setelahnya adalah rojulun uhia ilaiha bisyar'in. Wa ulam yu'mar bitablighihi. Seorang laki-laki, seorang pria yang diberi wahyu. Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan atau mungkin definisi yang lain. Rasulun uhiyailahi bitalbilisyar imang kobla seorang pria laki-laki yang diutus untuk menyampaikan syariat orang sebelumnya, ya, eh, syariat eh, Rasul sebelumnya. Yang jelas laki-laki. Ya, yang jelas adalah laki-laki. Makanya kalau ada seorang wanita Kok ngaku nabi fa'lamu fa annaha qat tanaba'at ketahuilah bahwasannya wanita tersebut sudah naboh, ngaku ngaku ngaku sebagai nabi nabi palsu jadi termasuk kelompoknya siapa dajjal ya, kelompoknya para para pendusta demikian kemudian saya mengatakan gadzalikal malikil a'zham wa mansibul qada demikian juga penguasa yang besar raja ya wanwan sibul kado dan kedudukan kodi kodi niku itu apa ya hakim jadi pemimpin yang besar pemimpin pusat ya kemudian eh, hakim ini adalah pekerjaan pekerjaan kaum pria makanya dalam ilmu peradilan itu dibahas kenapa kodi itu sebaiknya laki-laki dan memang harus laki-laki Karena kalau kaudinya perempuan tidak bisa sembarangan orang keluar masuk. Sementara lagi-lagi siapa saja siap dia hadapi. Tapi kalau perempuan tidak bisa semua orang keluar keluar masuk. Padahal yang namanya kaudi itu diharuskan untuk mencermati, untuk mengamati. Diperlukan ketegasan, diperlukan setiap saat siap naik lagi hamil. Ya kemudian lagi siap akan melahirkan atau mungkin lagi 3 semester pertama alias idam idam ya mengharap-harap idamun ya itu idam itu lauk ya mengharap-harap lauk bahasa Arab jadi ngidam itu Ngidam lauk ini ngidam lauk itu enggak bisa untuk apa menghakimi dengan benar oh, makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang kodi menghukumi tatkala sedang marah. Ya. Jadi dalam kondisi pikirannya sedang musyawas. Musyawas itu apa ya? E, kacau. Jadi tidak boleh seorang kodi menghakimi padahal pikirannya sedang sedang kacau. Dan namanya wanita itu pikirannya banyak sekali. Sih turung masak belum ngumbai, belum ngepel, belum nyetrikol, belum nyuci, ya. Udah gitu nanti di SMS anaknya ngompol gitu. Subhanallah itu pekerjaan mulia wanita itu, ya pekerjaan mulia wanita, kerajaan wanita, ya. kerajaan kerajaan wanita itu adalah di rumah tangga suami. Maka kata Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadisi Abi Bakrata yang dikeluarkan Al-Bukhari berdasarkan hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuflihu qaumun walau amrohum imra'atan tidak akan tidak akan ee, bahagia satu kaum yang memilih wanita untuk mengurus urusannya. Ya, tidak akan bahagia satu kaum yang memilih wanita untuk mengatur urusannya. Makanya kalau pemimpin-pemimpin tingkat tinggi, ya, yang memegang tampuk kekuasaan dan yang lain-lain ini jangan sampai dari kalangan kalangan wanita. Lah Ustadz, bilkis nyatanya berhasil. Bilqis punya kerajaan berhasil di mananya itu. Bilqis itu raja yang tidak berhasil, ratu yang tidak berhasil. Nyatanya apa? Rakyatnya musrik. Rakyatnya apa? Musyrik. Alhamdulillah setelah itu dapat dapat hidayah. Dengan bimbingan siapa? Dengan bimbingan Nabi Sulaiman. Atas berita siapa? Burung hudhud. -hud. Rakyatnya itu rakyat yang taklid sama Bilqis. Ketika datang suratnya siapa? Nabi Sulaiman kepada Bilqis, ya. Kemudian kata Bilqis, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ini ada surat dari Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim. Ya wa alla ta'lu alaytu ni muslimin muslimina wa alla ta'lu alayya ni muslimin kata nabi sulaiman janganlah engkau berlaku sombong dan datanglah sebagai orang yang berserah diri ya. kemudian bilqis mengatakan ma kuntu qatiatan amran hatta tashhadun wahai para pembesarku sesungguhnya aku ini tidak akan memutuskan satu perkara sampai kalian ikut hadir. Ya, ini ikut memberikan apa? memberikan uh, apa namanya? Uh, apa namanya? ide, pemikiran dan yang lain-lain, ya kan? tapi apa yang dijawab oleh kaumnya? kata kaumnya, nahnu ulu kuwatin wa ulu baksin sedit kami ini orang yang ulu kuah, potok-potok. Kami ini orang yang kuat-kuat, orang yang pinter gelut. Walamru ileki, fanduri mata ya. tak muriin. Sudah terserah putusanmu. Apa yang kamu perintahkan kami siap. Nah ini anak buah tipe seperti ini. Itu anak buahnya siapa? Ratu Belkis. Sebelum masuk ke dalam Islam jadi anak buah yang sekedar apa? Manut dikongkon ngene ya manut dikongkon ngono ya manut fal amru ilaiki fanzuri ma ta'murin wis karepmu sendiko dawuh ya terserah anda saya pokoknya siap ya. ini eh, kalau memang dikatakan itu keberhasilan maka keberhasilan adalah setelah, setelah dia masuk ke dalam ke dalam agama agama Islam ketika bisa menggiring kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan lewat Nabi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam Ustaz, nyatanya juga mungkin ada pemimpin-pemimpin wanita yang berhasil Ustaz berhasil bagaimana? ya berhasil Ustaz kita katakan keberhasilan yang bagaimana kalau sampai keberhasilan itu menipu umat Islam dari keyakinan sahihnya hadis ini. Yang menggugurkan keyakinan umat Islam. Dari meyakini hadis ini. Itu keberhasilan yang mana? Terlalu memang keberhasilan itu adalah keberhasilan. Mungkin ada satu dua yang berhasil. Dalam tanda petik. Tapi alangkah baiknya. Kalau keberhasilan itu diterapkan di keluarganya. Dia akan melejitkan keluarganya menjadi sebuah keluarga yang teladan. Menjadi suami-suaminya suami teladan. Anak-anaknya semua anak-anak yang teladan. Jadi dia betul-betul ngutak-ngutak keluarganya. We ini Masya Allah. Jadi kalau wanita ada potensi, kerahkan potensi untuk apa? Memimpin anak-anak sang sang suami. Ya. Makanya ala hal yang jelas... Kaum muslimin dan muslimat. Rahimani mudah wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin yang baik. ya Pemimpin yang muslim. Yang bisa memimpin masyarakatnya ke dalam kebaikan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Salim. Wakadhalik al-rajul yunfiqu alaiha min malih. Demikian juga dikarenakan laki-laki itu menginfakan hartanya kepada sang wanita. Wa Wayesukulahasadaq. Dia juga yang membayar mahar, ya, membayar mas kawin. Wama aujabahulillahu alaihim lahuna dan dia pula kaum pria yang membayar segala nafkah yang wajib diberikan kepada kaum wanita. Fi kitabillahi wasunnati nabihihissallallahu alaihi wasallam Farajulu afzal min almar'afinafsi. Maka Rok laki-laki itu lebih utama dari laki dari wanita dalam dirinya. Wallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki itu memang memiliki kelebihan di atas kaum wanita dan memberikan kelebihan kepada kaum kaum wanita. Jadi dia punya kelebihan dan memberikan kelebihan itu kepada wanita. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat atau dalam ayat An-Nisa ayat 34 Maka cocok pantas Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum pria itu Yang menjadi pemimpin kaum wanita Satu lagilah yang gampang untuk masuk akal Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih faham Tentang manusia ataukah manusia yang lebih, lebih faham tentang dirinya Jawabannya adalah Allah yang lebih faham tentang manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Sang pencipta tentu lebih tahu tentang seluk beluk ciptaannya. Daripada ciptaan itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan, ya tidaklah. Yang diciptakan itu yang lebih faham seluk beluk tentang dirinya. Maka ini perkataan yang berbahaya sekali. Ini perkataan kufur. Karena akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Di antaranya adalah bahwasannya kebu, hewan, lebih faham tentang dirinya daripada Allah. Iya kan? Lebih bahaya toh. Kebu kan juga termasuk kerbau, kerbau Bukan kebu. Ya, kerbau. Dan hewan-hewan yang lainnya. bahwasanya mereka lebih faham tentang dirinya daripada Allah. Ini konsekuensi perkataan yang batil tadi. Makanya tidak bisa kita katakan bahwasanya makhluk itu lebih paham tentang dirinya daripada al khaliq maka kita katakan Allah lebih paham tentang manusia daripada manusia itu sendiri tentang tentang dirinya oleh sebab itu kalau Allah sudah menentukan bahwasanya pemimpin bagi kita itu adalah laki-laki memimpin wanita maka kita harus percaya 100% kebaikan itu adalah apa yang ada dalam keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang kalau macam itu. Tidak ya, usah mikir. Tidak usah mikir bulat-bulat. Tidak -bulat. ya, usah mikir apa? Mutar-muter. Kemudian kata syekh di sini. Fal muti'at lillahi. Wanita-wanita yang taat kepada Allah adalah. Al-kaimat bihukukil al azwaj. Wanita-wanita yang taat kepada Allah adalah. Wanita yang. Melaksanakan segala dan memenuhi segala hak dari suami. Fayahfadhnal azwaj fi ghaibatihi fi ghaibatihinna. Mereka menjaga suami-suami mereka tatkala suaminya tidak ada. Fi anfusihinna. Pada diri-diri mereka. Ini yani para istri itu menjaga diri-diri mereka tatkala suaminya pergi. Wa amwalihim dan juga menjaga harta-harta mereka. Wa auladihim dan juga anak-anak mereka. Hun dan itulah wanita-wanita yang salihat. Jadi wanita yang salihat adalah yang menjaga uh, diri mereka tatkala suami pergi, kemudian menjaga harta suaminya dan anak-anak suaminya. Demikian. Kemudian kata Syekh ini saya nukilkan dari pendapat Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin dalam kitab beliau Sharh Riyadis Salihin. Uh, kebalikan dengan orang barat kata beliau. Orang barat di sini adalah orang kafir maksudnya. Orang-orang kafir itu yuqaddisuna an-nisa akthar minar rijal. Mereka itu mengangkat derajat wanita jauh dibandingkan pria. Sebagai contoh yang sederhana kata Syekh Utsaimin dan ini mungkin kita kurang cermat ya. Kata Syekh Utsaimin Maka kita dapatkan Terkadang orang itu kalau dalam pembukaan acara Yang diutamakan itu adalah ibu-ibu Kata beliau Maka seorang MC Dia akan mengatakan as ya Ibu-ibu Dan Bapak-bapak yang kami hormati Ini kelihatannya satu perkara yang sederhana ya tapi ternyata sama Syekh Utsaimin ini dianggap ini adalah contoh bahwasanya kebiasaan ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Ya, kita mungkin tidak sadar terucap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal seharusnya bagaimana kata Syekh? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini contoh sederhana tapi mungkin perlu kita cermati karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kaum pria di atas kaum wanita ini terlepas dari pembahasan bahwasannya berbaktinya seorang anak kepada ibu jauh lebih besar dibandingkan kepada bapaknya itu lain tapi ini masalah takdis memuliakan wanita secara umum ya maka kita harus utamakan kaum pria dibandingkan kaum kaum wanita ya kemudian juga kalau kita cermati di kalender itu ada yang namanya hari apa hari bapak ada enggak? <laughs> ada hari ibu tapi tidak ada hari bapak ya. maksudnya apa hari untuk menghormati ibu tapi mana penghormatan kepada bapak hal-hal ya. yang jelas kita ini harus hati-hati yang semacam ini. Taib dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan dirahmati mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kedudukan laki-laki itu tinggi. Ini kesimpulannya. Tapi, kedudukan yang tinggi itu atau seorang laki-laki janganlah hanya melihat kedudukannya yang tinggi. Jadi mentang-mentang tinggi maka dia apa? Sombong, tidak. Tapi, semakin tinggi kedudukan seseorang berarti apa? Tanggung jawabnya juga makin besar. Jadi yang dilihat jangan hanya kedudukannya saja. Tapi apa? Tanggung jawabnya Lihatlah besar amanah semakin tinggi kedudukan seseorang Berarti semakin besar tanggung jawab amanah yang diemban di pundaknya Ini setiap pemimpin begitu Yang namanya pemimpin rumah tangga beda dengan pemimpin RT Kalau rumah tangga mimpinnya cuma istri, anak-anaknya Kalau RT, berapa kakak? 30 ini gue RT gemuk nih 100 30 kalau gak salah ya 30 KK Itu RT ya Kemudian nanti dukuh Beda lagi Karena dukuh itu membawahi 3 RT Jadi setiap ada kejadian-kejadian Yang melanggar syariat Dan dia tahu Dan dia tidak mengingkari Dia membiarkan saja Bahkan mendukungnya Itu pertanggung jawabannya semakin panjang Cuma kita kadang apa ya pinginnya lihat cuma kedudukan tinggi ini loh gimana saya bisa jadi dukuh misalnya gimana saya bisa jadi rt nggak dilihat bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat satu persatu diperikali itu di pojokan sana kamu lihat toh kamu lewat kamu tahu itu wargamu tapi kenapa kamu diamkan saja itu dukuh tingkatnya baru 100 kakak bagaimana dengan lurah di desa saya itu ada lima dukuh. Desa Perembun itu lima pedukuhan. Kalau satu dukuh saja tiga RT, tarullah satu dukuh itu seratus kakak. Berarti kali lima sudah lima ratus kakak itu. Satu kakane uang sepuluh. Orang sepuluh satu kakak, suami, iya kan? Istri empat, kan sudah lima, ya kan? Wah ini, ya. Anaknya berapa? Masing-masing dua, dua, dua, dua Masya Allah Kayak nanti mertuanya juga, juga gitu masyaallah ya kan Jadi satu kakak itu sudah berapa orang? Subhanallah Belum nanti tingkatnya RT eh, Lurah apa? Camat Di atasnya camat Bupati Wadono Di atasnya bupati gubernur Di atasnya gubernur presiden Di atasnya presiden ketua ASEAN Ya A ASEAN ya betul ya, Association of Southeast ya. Asiaan ya ASEAN ya, demikian juga misalnya ketua PBB misalnya begitu Pak ala kuli hal semakin tinggi kedudukan seseorang itu tanggung jawabnya semakin besar makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu dia mengatakan seandainya ada Seekor unta, seekor keledai, seekor hewan tunggangan terpleset. Terpleset. Kalau tidak salah dia menyebutkan di kota Baghdad atau mana begitu. Gara-gara jalan yang tidak kau haluskan, wahai Umar, maka engkau akan ditanya tentang itu. Sekarang gimana coba kita ini? Masih ada yang ingin nyalon ke kepala PBB? Gak ada ya Jadi kata Umar, seandainya wahai Umar Wahai Umar, seandainya ada seekor keledai terprosok Kepleset gara-gara jalan yang kau tidak ratakan di sana Maka kamu akan dituntut di hadapan Allah Jadi mainnya itu bukan main apa Mikir tingginya kedudukan Tapi besarnya apa Amanah Makanya Rasulullah SAW mengatakan Mun wulyal kado fakat zubiha bi gairisikin. Barangsiapa yang dipasrai kedudukan sebagai hakim itu berarti sudah disembelih tanpa pisau. Matinya lama atau cepat? Lama disembelih tanpa pisau. Kalau pakai pisau, terus mati, gitu kan? Tapi nah, ini tanpa peso, gak mati-mati. Tersiksa lama itu. Makanya banyak para ulama itu melarikan diri dari kodok. Gak mau ditunjuk dari hakim itu gak mau. Sampai di, di antara mereka ada yang apa namanya, diusir atau dikejar-kejar gara-gara tidak mau menjadi hakim. Ya, menjadi kodi demikian. Ini besarnya makanya kita kembali lagi pada pembahasan kita kita nggak akan membahas masalah kenegaraan karena itu bukan wilayah kita kita ini hanya membawahi beberapa orang saja kita kepala negara eh kepala negara kita kepala rumah tangga ya kita kepala rumah tangga dengan sekian banyak anggotanya pikirkan bahwasanya anda adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di keluarga anda Berarti anda adalah orang yang paling besar tanggung jawabnya. Istri anda bermaksiat, anda tahu, diam saja, ditanya oleh Allah. Anak anak anda bermaksiat, anda tahu, diam saja, ditanya oleh Allah. Makanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Banyak sekali kekurangan dari kita. Terkadang mungkin kita melihat Sebagian keluarga kita Anak-anak buah kita Anggota keluarga kita Melakukan kesalahan Tapi mungkin karena kita capek Ngurusi yang lain Capek dalam mencari nafkah dan yang lain-lain Jadi melihat itu Sudahlah Nanti rak Mari Dewi ya, Ini jangan seperti itu Berat ya. Tugas kita itu sangat, sangat berat Ustaz Kenapa ya Ustad? Sudah berat kok ya masih banyak yang mengajukan diri gitu loh. Para pemuda itu loh Ustad. Kok ya ngelamar kesana kemari gitu. Walaupun di sana ditolak, di sini ya ditolak, ya kan? Kenapa ya? Karena memang keutamaannya juga besar. Sebagaimana kodi, kodi itu meskipun ancamannya besar. Tapi janjinya juga besar ya. Al-Qudotu Salas Qadi itu ada tiga ya. Qadin fil jannah wa qadiyani fil nar Ada satu qadi yang dia masuk ke dalam surga Siapa yang memutuskan dengan hukum Allah Demikian juga para laki-laki yang dia memimpin wanita memiliki wanita mempunyai istri sehingga sebagian sahabat mengatakan saya itu tidak mau bertemu Allah dalam keadaan apa? membujang. Ya memang mereka tahu bahwasanya ada kelebihan dalam berkeluarga sehingga mereka tetap memilih ber berkeluarga dan berkeluarga itu adalah sunnah Mursalin ya sunnah para ambiyah memiliki keluarga. Memiliki anak Itu adalah sunnah dari para para ambiya Maka tidak mengapa Seorang tetap untuk memiliki keluarga Dan ingat ya Tetap minta tolong Kepada Allah Kenapa? Kesuksesan Anda dalam Kesuksesan kita Dalam memimpin keluarga Bukanlah karena Anda Piawi Dalam memimpin Bukan pula karena Anda Seorang organisator yang ulung Bukan pula karena Anda S1, S2, S3, SMP atau SD Tapi kesuksesan kita dalam memimpin keluarga Semuanya adalah Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan mbah-mbah buyut kita SD aja mungkin Gak tamat tapi ngopeni anak dua belas, Masya Allah, anaknya manut-manut, ya kan? Ya, dengan banyak sisi kekurangannya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nafkahnya juga pas-pasan. Bukan pula keberhasilan memimpin itu adalah dengan uang yang banyak, bukan. Uang yang banyak? Tidak ada. Ya ini bukan penentu. Banyak orang yang memimpin keluarganya dengan uang. Tadkala uang sudah tidak ada. Lepas semuanya. Ya, saya diceritakan subhanallah. Oleh seorang. Dia mengadukan. Seorang ustadz. Ada jamaahnya mengadukan kepada dia. Tentang keluarganya. tadinya kaya raya. Kaya raya membiasakan anaknya. Kalau pagi sarapan pakai apa, roti sama misis, tidak ada masalah. Antum mau pagi sarapan roti, misis itu boleh, ya kan? Mau terong juga boleh. Sambal goreng juga boleh, mau kambing guling boleh. Pagi hari silakan. Mau sapi bantal juga boleh, kambing guling, sapi karo bantal. Boleh, silakan. Tapi bagaimana Anda mendidik jiwa mereka, kalau enggak ada kambing guling, maka bebek goreng pun jadi. ya kan? Kalau enggak ada bebek goreng, maka tiwul pun jadi. Itu yang didik. Makanya ketika ada seorang jamaah mengadukan ustaz dulu sama ya, saya adalah orang yang kaya Ini bukan saya, teman saya Bukan kepada saya nanti wow Ustadz ini mesti cerita Bukan, jadi cerita kepada Ustadz yang lain Ustadz, saya dulu kaya Begini, begini, begini Tapi istri istri saya itu ketika Saya bangkrut Ustadz Dia marah-marah terus adanya dengan saya Kenapa? Pak katanya, bi, papi ini anak kita, pokoknya sarapan harus pakai roti sama misis. Harus roti misis. Nah sekarang bagaimana saya bisa membelikan roti dan misis? Sementara saya sudah apa? Sudah tidak memiliki kekayaan. Jadi bagaimana mendidik anak itu? Jiwanya Rasulullah SAW makan enak Masya Allah Kalau makan itu gak tanggung-tanggung Kalau pas ada daging Itu e, paha bagian depan itu Kambing Namanya apa? Dhirak ya Lengan Lengan depan itu Sampil Sampil Balung-balungnya disukuh ke kanjeng Nabi Masya Allah itu Dan gak main-main Nabi SAW itu sukanya nahas ini Dipegang ini digigit ini Itu paha kambing, masya Allah. Tapi kalau nggak ada, ya cukup kurma, sama air. Kalau nggak ada puasa. Jadi begitu kita bagaimana mendidik keluarga kita itu dengan taufik dari Allah. Jadi kita berhasil dalam mendidik bukan karena kekayaan, bukan karena ijazah, bukan karena ini, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa, doa, doa, doa. Itu paling penting sudah. Terkadang ini badan dah enggak bisa. Pikiran sudah kecempet. Usaha sudah maksimal. Tapi ingat. Kita memiliki zat yang maha kuat. Zat yang maha kuasa. Allahumma rabbana khfirlana. Doanya. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata'a'il wa ja'alna lilmuttaqina imama. Itu doanya Jadi maka kita gantungkan sepenuhnya Dalam mendidik keluarga itu kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Jangan menggantungkan pada siapa saya Tapi gantungkanlah siapa rob anda Siapa Tuhan anda yang akan membantu anda Dalam mendidik keluarga Demikian wallahu ta'ala a'alam bisawab Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi keluarga saya dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saudara-saudara saya, pendengar radio Muslim dan juga para pendengar radio kita di Madiun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu allahillah illa anta. Astaghfiruka wa atubu ileik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.